Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu kalau kita itu arisan itu. Di, Didekatkan di mic-nya Ibu ya. <laughs> kita punya ar, uh, sebagai arisan tapi belum dapat. Sudah kan? dapat banyak. Tuh. Jadi itu di Zakatiu. enggak? Gitu wajib. di? Oh, arisan? Iya. Punya, piu, piu, punya piutang di toko kita naruh nota di toko sampai eh, yang jadi yang sepertinya nya sebenernya seratus gitu diem yang seratusnya terus yang kecilnya kes-kes terus belanjanya tuh terus yang di yang yang seratusnya itu di jakatin enggak yang diem 100, di tokonya tuh kita naruh uang seratus sepertinya seratus juta ya di, yang diem di toko yang nota nota yang diem nota kita iya Nota ini menunjukkan apa itu? Uangnya jadi, di orang, barangnya di orang. Barangnya di orang, kita naruh e, nota piutang gitu di toko terus yang kesininya si dia kalau belanja kontan terus, jadi yang seratusnya itu dijatuhin enggak? Jadi kita naruh nota di toko. di toko, kemudian kita mengambil lagi ke toko dan bayar. Kalau, kalau kalau dia belanja kesininya si cash kes cash terus, yang seratusnya diem aja. Diem? Di mana diemnya uang itu? Ya diem enggak nggak bayar bayar belum bayar-bayar tuh yang waktunya zakat dizakati enggak ah, seratus, Kita ya. punya toko ada orang ngambil nota pun itu terus iya, ya. Baik. Iya, kita pinjam. Nah. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan tidak wajib zakat. Arisan tidak wajib zakat. Karena zakatnya uang itu harus telah berputar satu tahun dan sampai nisab. Kalau uang itu wajib dizakati, kalau sudah nginep satu tahun Kemudian nilainya tidak boleh kurang dari 50 juta Atau kurang lebihnya Seperti itu Tahun ini ya, hari ini 2015 Kita pulang dari Yaman cerita tentang emas sebelum berangkat ke Yaman Lah kok jauh beda harga. Kan? Jadi setiap tahun kan ada perbedaan nilai emas Kurang lebihnya 80-90 gram emas Nilainya kurang lebihnya 50 juta. Jadi kalau ibu punya duit 50 juta nginep, berputar satu tahun, syaratnya nginep ber satu tahun, mencapai nilainya kurang lebihnya 50 juta, maka wajib diluarkan 2,5 persen. Tapi kalau nginepnya tidak sampai satu tahun, tidak. Sehingga arisan tidak wajib mengeluarkan zakat, termasuk ibu jual aset, jual rumah, jual tanah, harganya 10 miliar. Uh, banyak banget. Jual rumah harganya 10 miliar, maka ibu tidak wajib zakat. Sebab ibu jual rumah sendiri, bukan ibu jual beli. Cuman ada orang panitia zakat rakus, enggak bisa ngelihat orang punya duit. Dikit-dikit zakat, haram. Kita haram kepada orang ngambil duitnya orang kaya, juga haram kecuali dengan cara yang benar ngambil duitnya orang fakir juga. Ha? Nah ini badan amil zakat kayaknya ini perlu belajar banyak. Sudah penyalurannya salah, ngambilnya juga salah. Nah ini bisa menjadi ini lembaga menuju neraka akhirnya. Penyalurannya salah. Orang fakir ditinggalkan untuk bangun rumah sakit, bangun sekolahan. Yang masuk rumah sakit bayar lagi Orang fakirnya juga tetap malah di diskriminasi. Sekolahan bukan untuk bangun sekolah. Berikan pada orang fakir tuh, hei, pada amil ini. Sudah ngambilnya salah orang nggak wajib zakat. Jadi kita tidak boleh doa kepada siapapun. Doa ke orang kaya nggak boleh. Misalnya zakat fitrah saat ini, biarpun ibu punya duit triliunan, ibu zakat fitrahnya tetap dua setengah kilo. Jangan tanggung orang kaya. Ibu ini duitnya banyak, zakatnya satu juta ya? Nggak ada, haram mengambil lebihnya. Kalau ada kelebihannya bilang ini adalah sunnah tambahan sedekahnya mana. Boleh. Orang jual aset Dan dia ada beberapa media dan dia termasuk bukan orang jauh dari dari perkawulan kita. Ada zakat katanya Pak, orang jual aset keluar zakat, ki, jual aset keluar zakat. Pajak saja sudah bikin permasalahan, kenapa kan zakat? Zakat ini aneh Dan kita melihat majalahnya Ajib. Majalahnya bicara tentang zakat Tentang infak, tentang ini Adib. Ini kok betul-betul tamak Dengan duitnya orang kaya Kalau tidak wajib zakat Kita tidak akan mengatakan wajib zakat Termasuk zakat profesi itu sendiri Harus halus Sekarang ibu-ibu gajinya 2 juta per bulan Dipotong zakat Zakat model apa itu? 5 juta saja belum Coba 5 juta kali 12 berapa sih? Enam eh, puluh, memangnya bu gak makan? Kepotong untuk ini itu. Jadi jangan rakus deh urusan begitu begitu. Jadi kita harus adil ngambilnya bener, nyalurkannya ben, benar itu baru. Maka penjahat zakat ada tiga. Orang kaya nggak mau bayar zakat, penjahat zakat. Yang kedua nggak ngerti ilmunya zakat. Eijk, eh, cawe ngurusin zakat. Zakat, neraka juga anak Allah Tuhan. Karena tadi mengambil duitnya orang kaya atau memberikan pada yang salah. Yang ketiga, tidak berhak nerima zakat, nerima zakat. Ini sama satu grup itu nanti. Ini Hati-hati. Tidak -hati. berhak nerima zakat. Sama ini kalau Zakat Fitrah di kampung itu kalau saat urusan gaya-gayaan semuanya ngaku kayak pengen kayak jadi orang kaya jor Cer motor, televisi, ini semuanya gaya-gayaan, tapi giliran pembagian zakat semua langsung jadi melarat semuanya sampai orang ngomong, bu di RW saya itu dulu tuh sebetulnya yang dikatakan melarat itu cuma 20 waktu giliran pembagian zakat kok jadi 100 <tuh> ini kejadian, na'udhu billah orang tamak dengan urusan zakat baik kemudian itu zakatnya arisan Kemudian, uang yang diutang secara umum. Uang yang diutang sama uang yang dititipkan itu beda. Ibu punya duit 100 juta, cuman karena merasa tidak aman, saya kan aman. Saya titip duit 100 juta, jadi saya tempat penitipan uang. Nah ini. Karena saya tempat penitipan uang, maka saya tidak punya urusan untuk mengeluarkan zakat ibu yang ngeluarkan zakat, zakat karena duit ibu ada 100 juga, dititipkan tapi kalau akadnya beda bu duitnya saya pinjam aja dulu ya bu. ini untuk pembangunan berarti saya pinjam berarti kalau saya pinjam ibu tidak wajib zakat karena kalau dititipkan berarti milik siapa? milik ibu kalau dipinjamkan, saya punya hak untuk menggunakannya Tenggal saya menggantikan dengan duit yang lain nanti sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Beda. Nah ya, Kalau utang, diutang sama orang. Tidak wajib di, di zakati karena diutang. Tapi utang beneran. Bukan utang bisnis. Kalau utang bisnis sebetulnya hanya menunda pembayarannya. Biasanya bayar, ngambil barang dulu, bayarnya minggu dah, depan. Kalau urusannya waktu jangka pendek itu. Kalau misalnya ada orang, saya ngutang barang ini. Lima tahun. Sudah seluar dari bab zakat ini. Jadi uang yang dihutang oleh seseorang tidak wajib kita zakati. Tapi yang hutang wajib zakat. Contohnya Ibu, saya minjem duitnya Ibu 200 juta. Karena duit sudah saya pinjem Ibu terlepas, tidak wajib menzakati. Karena duit sudah saya ambil alih. Saya pin pinjem. Lah kok duit saya simpan di lemari setiap tahun saya zakati. Setiap tahun saya zakati. Karena Pak duit saya inepkan. Loh kok begitu ya kok kecem ya? Saya tidak makai tapi hanya saya simpen. Lah, gampang agar kamu tidak wajib bayar zakat, kembalikan saja, beres. Kok susah? Ada orang Padanglang punya cara berpikirnya numbudat. Karena saya pin. Tapi kalau saya ditipu sama ibu, Buya saya titip Rp200 juta, baik titip. Makanya akad itu penting. Pinai kalau yadul Kalau dalam Penitipan itu yatnya amanah Selagi saya amanat, hilang tidak tanggung jawab saya Sudah saya simpen, Tak tahunya ada perampok, ngambil Tidak tanggung jawab saya, karena saya penitip Penitipan Jadi kalau ibu Menitipkan ke saya, 200 juta Maka saya tugasnya nyimpan saja Ibu wajib mengeluarkan Zakatnya, seperti itu kasusnya Makanya yang diutang sama orang Tidak wajib di zakati Cuman ulama sebagian mengatakan wajib sehingga jalan tengahnya adalah sunnah kalau mau dizakati boleh-boleh saja